Nah, kan? Ada di sini? Yo, Oli! w o h Senpai k a k bajunya tema aloha ya? h e h e aku ajak kau bos sama Zeta nih. Emang ada apa sih? Nah, akhirnya d a t a n g juga kalian! Gini, guys, kita d a p a t misi penting nih. Mulai dari hari ini sampai beberapa hari ke depan. Oh, misi yang penting ya. Kayaknya c o c o k banget nih buat aku yang punya kode nama keren kayak V7 ini. i d Nama keren, V7, masih banget nih, belum menyerah jadi orang cool. Ya aku sih tetep cool-cool aja tau. Terus misinya apaan? Makasih loh udah nanya. <laughs> Misi kita kali ini adalah menjadi pegawai kafe dan bantu melayani pelanggan. Eh, pegawai kafe? Iya,、yep. jadi nanti sebelum dan sesudah hari festival, Kafe ini bakal dikerumuni sama banyak banget wisatawan. Tapi, kafe ini kekurangan orang. Hmm, tapi kenapa kita ya? Ya, biar kita sekalian belajar berbagai bahasa sih. Kan nanti yang datang b i s a t a w a n semua. h e h e Tapi alasan utamanya sih, karena mereka juga nggak tahu mereka mau minta tolong kemana. Jadi, aku calonin diri deh. Tapi kalau sendiri kan nggak bisa. <tos> boleh boleh, aku juga suka sih sama budaya dan macam-macam festival dan pariwisata kayak gitu. boleh lah buat cobain. <laughs> ah, kalau Jetta gimana?、Mm, melayani tamu ya. eh、uh, bisa bisa bisa bisa bisa. pasti aku bakal ikutan kok. harusnya sih g a k masalah kalau kita lakuin sesuai manual kan ya? eh jangan terbakar manual sih. kan yang kita layani n itu manusia, bukan mesin. <laughs> santai aja santai. Tuh, santai ya, santai Terus, terus, terus Kapan kita mulainya? Eh, itu sih s e b e n a r n y a Mulainya hari ini、uh -huh, Let's go Hah, sekarang banget Iya, sekarang banget Nah, yuk ganti baju p a k a i seragam bertema pantai ini k u udah s i a p i n buat kalian nih k e c e k e c e Baju ini agak mencolok gak sih? Ih, tapi lucu loh, bajunya colorful gini nih, <laughs> cocok banget loh, Jeta. Sip, kalau gitu kita belajar basic dulu ya. Habis itu, langsung terjun aja ngelainin tamu. Ah, gak perlu panik, karena hari ini seharusnya g a k rame-rame banget. Pokoknya, relax tapi semangat ya guys. Oli Senpai, kok kenapa jadi serius gitu? <laughs> Nama kreji di nama kreji Oli dikemanain tuh? tuh? Gimana ya? Aku g a k bisa tinggal diam ngeliat orang kafe kewalahan. Jadi... Ih, Oli baik banget! Ah, mumpung kita lagi ikutan bantu, ayo kita juga bantu naikin penjualan kafe. h i manget! Oke!、Okay. Apa boleh buat kalau udah dianakan kayak gini kan? <tuh> Hmm, yaudah deh, padahal bilang aja kamu juga pengen coba kan sebenernya? Selamat datang kakak! Silahkan duduk di tempat yang kosong ya! Mari saya tunjukkan mejanya, bagaimana kalau di meja dalam? Atau meja di area teras juga menjadi rekomendasi kita loh! はい、ご注文はトリピカルジュースですね。かしこまりました。おーナイスおじゃじゃあ、やや。おおいお疲れかやにゃーんがそらんちゃいとで。わーわーまかなににえなパーテークレットねおぶじゅもちばいのんええ、ボレんがあ、プにちッすぎぎーあじゃ。や<音>や<楽>。<lleva> どうしたの k a l a u yang bagian handle meja di bagian teras di sana gimana nih? Tadi kayaknya Jatah keliatannya agak khawatir gitu Situasi aman k a l a u itu... <tives>、uh. <tives> <tives> <tives> Lihat saja sendiri d i pake genit segala l u a r kamu!、W、waduh... Lucu kayak kucing, aku bukan kucing! Oi! Siapa tadi yang bilang siluman kucing? Ah kamu ngapain sih Jet? Aduh gawat nih, dia keluarin mulut pedasnya ke tamu! Aku itu nggak lucu tau! h Mau dilihat dari sisi manapun aku tuh keren! Gak usah ngomong yang aneh-aneh, bilang mau order apa! Aduh dia bener-benernya Jeta Mungkin lebih baik kalau dia bantu-bantu di dapur aja Hei, aku coba ngomong ke pegawai k a f e deh Gitu ya? m u n g k i n ya, gimana pun juga, mukanya keliatan h puas mereka Hmm? Kok, kayaknya di dalam berisik banget ya?、Oh? Waduh! a n t r i a n panjang di depan kasir! Bu, kenapa nih bu? Wah, gak tau nih, kenapa mesin kasirnya gak kerja ya k a l a u aku pukul, bakal jadi bener lagi nggak ya? e、hey! i Tunggu, Bo! Astaga! Kak, k a l a u gitu, kejaan hari ini udah selesai. Tapi, mesin kasirnya rusak parah nih. Abis itu, s e b e n a r n y a yang rusak microwave di dapur itu aku. Hah? Emang ada kejadian apa, Jita? Jadi mangkok yang aku masukin ternyata n gak g bisa dipake buat microwave Terus semuanya meleleh, jadi berantakan kemana-mana deh Aduh, Jeta Kamu tuh ya Hehe, Aku n gak g mau dibilang gitu sama kamu, b u a k Udah, udah, udah Untuk insiden microwave ini masih bisa lah diganti Jadi harusnya n gak g apa-apa Tapi, kalau kasir kayaknya agak bang masalah ya Wah, soal itu e、uh... e Aku coba akalin deh! Oli! Maaf, soal kasir. Makasih ya.、Uh, sebelum aku b a u pake, kasirnya emang udah rusak kok. Jadi, apa boleh buat? Ah, Terus, tadi aku sempet ngobrol sama pegai cafe dan dia kasih saran. Kalau semuanya setuju, aku mau cobain. Karena menurut aku, ini ide yang bagus. Saran apa? Kafe <laughs> ini kita buat dari kafe yang t e d edition aja Yang kita banget gitu loh、hmm? Apa tuh? Keliatannya h menarik Waku waku Gimana gimana detailnya? Kalau itu... Akhirnya kita mulai kerja lagi s e b e n t a r lagi, limited edition dari cafe kita bakal buka nih. Hmm, oke,、okay, udah jadi. Gini nih jadinya. Hmm, ilustrasi di temboknya udah kelar ya? Hmm, oh, oh, Jeta, Oskare. Gimana? Bagus kan? Kalau menurut aku sih udah bagus. Sempat juga ini pas selesai cafe membuka. Hmm. Menurut aku, warnanya bagus sih! Orang yang datang pasti bakal ngerasa seger pas ngeliat! Eh, ngomong-ngomong Yopi Senpai! Beneran gapapa k nih, aku jadi ketua buat ngelayanin tamu! Ih, gapapa k dong! Pada bilang cara jatah n g e l a y a n tamu tuh bagus banget! Ada yang nawar, ada p e r m i n t a a n juga! Nah, karena di dunia ini nih, kayaknya ada juga nih kafe dengan pegawai bermulut pedes gitu! h、eh, e h dunia memang luas ternyata! Kenapa di kepalaku? h i h t e r l n g a t kucing! Aku pengen banget terlihat Zeta pakai itu. Kan ada gini nih, ada tamu yang bilang kalau kamu itu mirip kucing. Hmm, hmm ah, oke,、okay, bagus. Ayo, tingkatin ciri khas Zeta yang cool! Hmm, gitu kah? Beneran jadi cool nggak sih? Hmm, benar kok, benar kok. n g a k apa-apa, Zet. Kamu itu tuh, aduh, hi, menarik banget tau nggak sih? Pasti... Bisa buat semuanya t e r senyum kalau kamu tetap jadi kamu nih apa adanya Siap, yaudah aku bakal coba berusaha Sebenernya kadang ada yang order minta senyum dong nah, Aku tuh jadi malu、hmm, Tapi meskipun jadi tantangan aku bakal layani deh sepenuhnya Ya iyalah! Kan aku yang bikin lirik sama lagunya. Aku juga udah latihan mainin alat musiknya. Perfect deh! Pokoknya semua tamu bakal kehibur sama live performance ko, Bo. Wah, T.O.P. deh! Kalau gitu, I'll leave the sea ya, Bo? No, no, no. Panggil aku bos. Hah? Gimana? Festival Amagasa, yang sebentar lagi mulai itu kan festival yang berhubungan sama hujan. Makanya di waktu kayak gini, コボカナエルシドコン hujan hujan! あれはオいやニヤコトトナニヤシイタピイハリフェスフカイヤンプランニヤロメンパンティング Yuk, bawa kebahagiaan dengan hujan! <laughs> Oke, bos. Omong-omong, sebentar lagi j a m b u k a kafe l o h Wah, lihat deh keluar! Panjang banget a n t r i a n n y a Terima kasih semuanya sudah datang! Setelah ini, silahkan nikmati waktu kalian dengan puas ya!